Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Salah satu ciri komunitas Orang-orang mu'min Saya pernah mengatakan Bahwa orang Islam itu ada dua Orang Islam Yang beriman luar dalam namanya mukminin dan ada orang Islam yang hanya lesannya saja yang beriman dalamnya tidak dan itu orang-orang munafik ini diperikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim saya akan menyinggung dulu apa yang difirmankan Allah mengenai komunitas kaum mukminin ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum auliya'u baddin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ini ciri yang paling utama dari komunitas seorang orang, -orang mukmin orang-orang mukmin laki-laki orang-orang mukmin wanita perempuan itu satu sama lain adalah awliyah awliyah itu jama' dari wali jama' dari wali kalau sendiri wali kalau banyak awliyah dan awliyah digunakan di dalam Quran dalam berbagai makna jadi bukan makna tunggal tidak mempunyai makna. Ada firman Allah ala inna aulia Allah la alaihim. Di sana maknanya aulia Allah itu paling bisa kita maknai sebagai kekasih Allah. Dalam ayat yang wal mukminuna wal mukminat fa tuhum aulia ubatin. Saya cenderung mengartikan satu sama lain itu bolo, ini ada dalam istilah Jawa itu bolo. Bolo itu idiom idiom peperangan. Ada bolo, ada musuh. Bolo itu kubu kita, musuh itu di sana. Orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan satu sama lain itu bolo. Kalau kalau tadi pakai kekasih satu sama lain kekasih. Kalau dimaknai penolong satu sama lain adalah penolong. Kalau dimaknai pemimpin satu sama lain saling memimpin. Naauliyah Allah dalam pengertian kalau sana salah dibenarkan, kalau sana lupa diingatkan saling memberikan. Murunabil ma'rif bayanhaunaanil munkar maka Komunitas orang-orang mukmin ini saling beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada saudaranya yang keliru dibenarkan. Yang lupa diingatkan. Disuruh yang ma'ruf dicegah kalau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang munkar. Kenapa? Karena, apa? Karena mereka boloh, sehati, saling mengasihi satu sama lain. Kita tidak ingin orang mau masuk jurang, lalu kita biarkan. Kalau itu adalah auliyah kita, kekasih kita, boloh kita. Melakukan kemungkaran itu sama dengan orang mau menceburkan diri ke dalam jurang saya kira itu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh